Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardoh. Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomid din. Ya ayyuhal amanu attaqu Allah haqqa duqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladi khalaqakum min nafsi wakhidah wa, wa khalaqa minha zawzahah. Wabasa min huma, rižalan, kasiro, wanisaa, watta bihi, wal arham, innaullah, rokiba. Ja, ijuh, haladina, amanut, kullah, wakulu, wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yata'ilahaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima summa amma ba'du allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillah katama kita memuji allah tabaarak wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Allah mudahkan langkah kaki kita dari kediaman kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini. Semoga Allah jadikan nikmat-nikmat kita untuk menghadiri majelis ilmu dan melaksanakan amal-amal saleh menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua salam serta selawat untuk nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta warga beliau para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia mengikuti sunah-sunah nabinya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa Allah, kita melanjutkan pertemuan di tiap pekan ketiga ini yaitu syarah Kitabut Tauhid dan sekarang kita masuk di dalil yang terakhir di bab yang pertama. Muallif seh atamimi rahimahullah melepaskan dalil sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi sallam Mu'ads bin Jabal raja Allah'an berkata hadis ni dalam Bukhari dan Muslim kuntu radifan nabiyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya mu'ad atadri mahaqqullahi alal ibad wa mahaqqul ibad ala Allah Kultu, Allahu wa rasuluhu a'lam Qala haqqu ala 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa ibadi 'ala Allahi alla yu'addiba man la bihi shay'an Kultu, ya rasul Allah afala u al nas Qala la tubashirhum fayattaqilu Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan bab yang pertama, muallif membawakan dalil sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu an kuntu radifan Nabi sallallahu pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah membonceng naik ala himarin di atas himar, kemudian di belakangnya ada Muadz bin Jabal. Faqala li kemudian Rasulullah sallallahu bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba yang nanti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Aku mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kalau Nabi sallallahu menjelaskan apa hak Allah, apa hak hamba itu? Hak Allah yang harus dipenuhi seorang hamba adalah dia ala yu'buduhu wa Hendaknya seorang hamba itu beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang nanti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia Mengesakan Allah tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala la yu'addiba man la bihi syai'an dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi hak hamba yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena si hamba ini mengesakan Allah tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun maka si hamba tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kabar gembira ini, kemudian Mu'ad mengatakan, Ya Rasulullah, afala apakah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia yang lain? Nabi mengatakan, lah jangan, tu bashirhum, jangan engkau kabarkan berita ini. Nanti mereka akan bersandar dengan sebab tersebut. Nah, ini hadis sahih di Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hak hamba hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh hamba adalah hamba itu beribadah semata-mata hanya untuk Allah Tabarak wa taala dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Karena dalam perjalanan hidup seorang hamba itu boleh jadi kemudian terjatuh pada namanya syirik, syirik kecil. Maka kalau ada seorang hamba yang tidak terjatuh pada syirik kecil syirik termasuk syirik kecil pun Maka janji Allah atas hak amba, Yaitu dia tidak akan diazab oleh Allah sedikit pun yes. Jadi orang mukmin itu masuk surga itu dengan beberapa tingkatan Atau beberapa tahapan Nanti di bab, bab berikutnya dibahas tentang itu Secara umum orang muslim itu masuk surga itu ada yang tanpa hisab, tanpa azab Ya, tanpa hisab tanpa azab artinya si hamba ini masuk surga itu tidak ditanya apapun, tidak diteliti apapun, tidak diperiksa amal-amal buruknya karena memang tidak ada. Sehingga si hamba ini pada golongan pertama ini dia masuk surga tanpa diperiksa apapun. Ya, wala hisab, azab. Masuk surga langsung. Golongan yang kedua adalah seorang mukmin yang dia terjatuh pada dosa-dosa Ah, yang si hamba ini, golongan yang kedua ini diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki si hamba ini diazab, kalau Allah menghendaki si hamba ini akan dibebaskan. Maka kemungkinan kedua, si hamba yang kelompok kedua ini boleh jadi akan mencicipi tanda petik neraka lebih dahulu sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, maka yang seperti ini dia akan di neraka dengan azab yang dia terima sebesar dosa yang dia lakukan. Sehingga kemungkinan besar seorang mukmin itu masuk surga, iya betul. Cuma permasalahannya kan kita ingin masuk surganya kan tanpa hisab, tanpa azab. Maka penuhilah haknya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena sekecil apapun kesyirikan tetap dia namanya menduakan Allah. Ah kan syirik kecil Ustaz. Kan saya cuma ingin dipuji orang saja kalau ngaji. Kan saya berbasah-basah datang ke Masjid Baitul Mahmud kan pengin ngaji supaya orang, wah itu loh, Pak itu loh, utan-utan loh teko ngaji. Hebat orang itu. Nah, saya pengin dapat yang itu. Nah, ini termasuk jatuh kepada apa? Syirik kecil. Maka saya mengapresiasi panjenengan yang tetap stay datang ke mesjid Untuk mengikuti solat jamaah maghrib sampai isya insyaallah dan ikut kajian Mudah-mudahan Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin 6 nah, janganlah sekalian Hadis ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi Ada sebuah hadis kudsi Dalam sahih muslim Nabi s.a.w. bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inni haramtu nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku makna dari hamba akan dipenuhi hak-haknya oleh Allah itu semirip dengan hadis qudsi ini ya. bukan berarti kemudian Allah berhutang budi dengan hamba tidak oh hamba kemudian berbuat baik kemudian Allah berhutang budi kemudian diberi haknya bukan jamak sekalian karena Allah tidak punya tanggung budi dengan kita tidak ada ya tetapi apa? karena kemuliaan Allah Allah mewajibkan atas dirinya apa? memberikan haknya hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan cara apa? tidak diadab satupun maka kalimat hadis ini sama dengan hadis nafsi sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku yang namanya apa? kezaliman demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ar-run di ayat yang ke-47 di akhir ayat itu Allah mengatakan wa kana haqqan alaina Ini kandungan ayatnya mirip dengan itu. Dan kami selalu mewajibkan atau berkuwajiban menolong orang-orang yang beriman. Loh, seolah-olah oh, Allah punya kewajiban sama kita. Padahal tidak nah, sama seperti tadi itu. Hak hamba yang akan dipuni oleh Allah bukan berarti kemudian Allah berutang budi pada kita, bukan. Tapi ini karena kemuliaan Allah yang si hamba ini tidak mensekutukan Allah maka diberikan dia tanpa azab ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara umum hadis yang kita bahas. Ada faedah-faedah dari hadis yang kita bahas ini Yang pertama, hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. hadis ini menunjukkan apa? Tawadhu'nya Rendah hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau orang yang paling mulia Pemimpin negara Panglima perang Khalifah di itu Beliau masih mau naik Tunggangan yang namanya Himar Pertanyaannya mengapa kok beliau disebut tawaduk Ketika naik Himar Ada yang tahu jawabannya Gonceng Himarnya sendiri Beliau disebut tawadhu dari faedah pertama ini ketika beliau naik himar. Lalu apa hubungannya himar dengan ketawadhu Himar itu kendaraan paling rendah nilainya di jazirah Arab masa itu. Kendaraan rendahan jamaah. Presiden, khalifah, pemimpin negara, manusia paling mulia di atas muka bumi ini masih mau naik himar masih mau naik kendaraan yang notabene itu kendaraannya orang rendahan bisa dipahami ya, maka mengapa muncul faedah pertama Pak tawaduknya nabi s.a.w. karena beliau itu masih mau naik himar himar itu rendah, sebenarnya. kendaraan rendah kalau, kalau kita kendaraan apa pak yes mobil-mobil yang tahun-tahun di bawah 2000 ini kulah Yeah, yang asabnya kadang kalau keluar banyak itu boleh jadi kita ini jemaah sekalian dalam sisi kehidupan kita perlu memunculkan sikap ketawaduan walaupun mungkin kita mampu mengupayakan diri kita untuk naik kendaraan yang mungkin wah kita mungkin punya kendaraan mungkin bagus tapi boleh jadi ada satu sisi kehidupan kita yang kita perlu untuk menunjukkan sikap tawadhu untuk apa untuk menekan ego kita. Karena kalau orang senantiasa dalam kondisi yang tinggi, ya hatinya itu akan bahaya. Nanti kena ujub, kena sombong, kibir dan seterusnya. Bahaya-bahaya besar di dosa itu muncul kena ujub. Maka untuk mengikis itu salah satunya munculkan sikap sisi ketawaduan kita. Kalau panjenengan masih mampu punya kendaraan, ya mungkin boleh jadi sekali-sekali waktu naik sepeda lah. Atau sekali waktu nonut Atau sekali waktu naik online Kendaraan online Kenapa? ya Mempus rasa ego kita Untuk merasakan bagaimana Orang-orang yang juga tidak mampu memiliki Kendaraan seperti itu Maka sekali waktu kita butuh Seperti itu, kalau panjendengan dalam strata Yang seperti itu, tapi kalau memang Keadanya kayak gitu ya, gak usah Gak usah pura-pura, gak punya gitu Memang gak punya, memang mau diapakan Ini Nabi SAW Nabi kan punya ontah Namanya Koswah, Beliau punya kuda, tapi beliau naik himar dan beliau gonceng lagi seorang sahabat. Pemimpin, Jemaah Nabi itu pemimpin, panglima perang, manusia yang dimuliakan, disegani musuh, e, ditakuti musuh, disegani sama kawan-kawan. Masih mau gonceng sahabat di belakangnya. A, ada enggak kita ini, nyamakan. Pemimpin gitu ya, naik motor atau naik mobil goncengi orang. Pak, menurut saya kadang-kadang enggak mau, Jemaah sekalian. Atau boleh jadi yang digonceng juga sukan juga ya. Pimpinannya misalnya gitu ya Di tempat saya Di tempat ibu saya di Surabaya itu Ada <tuh> uh, petinggi uh, Militer Angkatnya waktu itu Sudah bintang dua waktu, waktu itu belum jadi kasal ya. Belum jadi kasal Itu sering kalau naik kendaraan dinas itu Pak Kan rumah kita perumahan itu naik ke atas Terus habis itu uh, Naik angkot Untuk naik dari tempat saya Ke jalan umum itu 3 kilo Itu kalau gak ada angkotnya nunggu orang-orang ah, Si bapak militer ini itu sering nunuti orang Eh Pak bareng saya lah, Yang dinunuti masalahnya akhirnya sungkan Pak. Lu, Pangkatnya jenderal ya? Yang dinunuti Sersan Mayor Kadang Kopral Berarti Orangnya gak masalah mau, bunyinya, mau dinaik aja gak masalah Nah ini menunjukkan sisi, apa? sisi ketawaduan Dan itu memang betul eh, Karena saya <tuh> tahu sejak Pangkatnya masih kalau dulu. Tetangga saya soalnya. Nah, seperti ini jemaah Nabi sallallahu mencontohkan sikap tawadhu untuk. Okay. Itu yang pertama. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, membawanya ada seorang ahli hadis namanya Ibnu Mandah. Ibnu Mandah ini suka rihlah. Suka rehla itu napa? Bepergian. Maka beliau disebut dengan ar-rohal, suka bepergian. Bepergiannya ke mana? Cari ilmu, Pepergian orang-orang dahulu itu dari satu majelis ke majelis yang lain nuntut ilmu, mendengar hadis, mencari hadis, itu mereka rihlah namanya. Sementara kalau kita kan healing, Pak, yeah. Capek, healing, liburan healing, ke puncak, ke batu. Ya. Zaman dulu tidak. Orang-orang saleh terdahulu itu healing itu cari ilmu. Ya. Nah, beliau ini pernah mencatat sahabat-sahabat yang pernah dibonceng Nabi sallallahu jumlah, jumlahnya ada 30 sahabat. Tuh, bayangkan jamaah Nabi sallallahu seorang pemimpin, nabi yang mulia, itu pernah gonceng sahabat itu jumlahnya 30 bukan 30 orang sekaligus naik himer ya. satu itu satu orang, satu orang. Ibnu Mandah mencatat 30 sahabat itu pernah digonceng Nabi sallallahu Uh, bayangkan masa kita ini nggak memboncegin orang keluar ke perumahan depan itu eh Pak nunut ya. naiklah gonceng ini contoh NabiSA 6 nah. yang kedua <tuh> bolehnya membonceng di atas himar atau keledai tentu jika himarnya kuat dan tidak memberi mudhorhot jadi boleh kita membonceng orang di belakang kita ya asalkan tidak memberi mudarat pada kendaraan kita. Kalau panjenengan naik motor misalnya, ya boncenglah orang yang kira-kira berat badannya sesuai dengan tonasenya motor gitu lah. Kan enggak mungkin panjenengan bonceng yang tonasenya orangnya itu dua kelipat motor kita gitu. Nanti jengat gini panjenengan motornya. Ya itu dolim berarti, dolimi kendaraan. Ya, enggak tahu dolim, kendaraan itu bisa didolimi apa enggak saya enggak tahu. Tapi ini jangan seperti itu ya. Nah, terkadang jamaah sekalian ada orang-orang itu yang tidak berbelas kasih pada binatang ini Nabi SAW naik himar gonceng, asal tidak memberi dorot, maka ini diperkenankan tapi kalau memberi dorot pada binatang maka tidak diperbolehkan artinya Islam juga menjaga yang namanya kasih sayang terhadap binatang, pernah satu ketika dalam perjalanan safar perang Nabi SAW itu melihat ada seorang sahabat yang mengambil Telur-telur uh, ya Burung yang sedang dirami Sama induknya Kemudian Nabi marah, kembalikan Nanti induknya akan kebingungan Nyari telur-telur Yang sedang lah Ini menunjukkan Islam ini penuh Dengan kasih sayang, terhadap binatang pun Termasuk juga tidak boleh Membakar, ya binatang Itu tidak diperbolehkan Kecuali memang ada mudorot yang muncul dari binatang Tersebut, nah Kalau ada himar yang mampu untuk kita naiki berdua ya monggo silakan. Kalau kita kurban, Mbak, musim kurban ya sering kita di jalan lihat banyak orang yang enggak kasih sayang sama binatang. Kambing ditaruh di keranjang di belakang ini sampai terjunte-junte kepalanya gitu. Ya Allah, itu enggak kasihan gitu. Kadang ayam itu sampai nutup barang ke bawah itu cucuknya sampai kena aspal itu sering lihat kalau dari pasar itu eh ini namanya kita nggak punya kasih sayang Kita kitandolimi binatang dan itu tidak boleh ya kita nanti akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita menndolimi Bukankah antar binatang juga nanti akan dihisap yang dulu pernah nandok binatang yang nggak punya tanduk Nanti di hari kiamat tanduknya diberikan pada binatang yang nggak punya tanduk disuruh nando binatang yang dulu di dunia nandui dia setelah itu kemudian habaan mansyruh jadi debu yang bertebaran Nah, kalau manusia gimana? Manusia enggak akan jadi debu. Dia akan masuk neraka atau masuk surga. Nah, maka berhati-hatilah, Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, <coughs> sucinya keringat himar. Himar itu keringatnya suci, zaman sekarang. Yang tahu, kita tahu keringatnya himar apa enggak, enggak tahu saya. Siapa yang pernah tahu himar keringatan gitu ya? Itu keringatnya enggak najis suci dia ya. Tapi kotorannya najis. Kenapa? Karena himar itu binatang yang sering berkeliling di sekitar kita. Sama seperti kucing. Sama seperti kucing. Kucing itu keringatnya enggak najis, tapi kotorannya najis. Ya. Kenapa? Kucing itu jilatanya kan kadang kucing itu kalau ada air gitu kan sering minum toh, Pak, nggih? Ya, kadang malah disediain baskom khusus untuk minum itu. Itu bekas apa? Baskomnya Andi kita minum itu enggak masalah. Enggak najis. Ya cuma kalau panjenengan enggak berkenan gitu ya ganti aja yang lain. Gitu. Tetapi itu enggak najis gitu loh. Ini menunjukkan apa? Dalam sebuah kaidah disebutkan al-masyaqqatu Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena binatang yang sering berkeliling di sekitar kita sulit untuk kita hindari, maka ada keringanan dari sisi najis, yaitu apa? Sucinya keringat binatang yang bersangkutan, tapi bukan pada kotorannya. Paham enggak maksudnya, nggih? Karena nanti panjenengan nanti singgung kan, "Wah, oh, kok najis?" Lah kita sering gumpul sama kucing, ya, Pak. Ya, di sekitar kita ini kan banyak kucing, Pak. Walaupun saya sendiri enggak suka kucing. Pak. Saya pribadi enggak suka. Ya, di rumah saya enggak ada kucing, Pak. Sama ibu mrtua sa, uh, di lehwar sama sandal <laughs> Ada sebagian orang ga suka sama kucing karena mungkin alergi dan seterusnya dengan bul bulunya Tetapi secara zat, kucing itu ga najis Andai dia berkeringat, basah itu ga najis Beda dengan apa anjing cilatannya najisnya mughalodoh Harus dipasuh dengan tujuh kali Basuhan, satu diantaranya dengan menggunakan pasir Tapi kalau kucing tidak Kenapa? Karena kucing itu sering berkeliling di antara kita. Sulit untuk kita menghindari. Kecuali di daerah yang mungkin tidak ada kucing. Ya. Nah ini faedah. Ya. Jadi air minumnya itu tidak termasuk najis. Apa kata Nabi SAW terkait dengan masalah kucing? Di Abu Daud Termisi Ibn Majah dan Anasai. Beliau mengatakan, innaha ha laishad bin najasin. Inna mahiyya minat tawafina alaikum. Nabi berbicara tentang masalah kucing Sesungguhnya kucing itu tidak najis Maksudnya kulit uh, uh, apa namanya Keringatnya dan serisnya Ia adalah hewan yang sering lalu lalang Di antara kalian Sehingga yang sering lalu lalang itu Diberi kemudahan Termasuk kotorannya cicak Itu najisnya najis ringan Mbak. Kenapa cicak itu sering di sekitar kita Nggak mungkin kita akan menghindar Ayo siapa yang rumahnya nggak ada cicak pasti ada, kadang-kadang ibu-ibu kalau ke, ke, ke apa namanya keceplokan cicak itu rambutnya langsung keramas loh, bahkan sebagian di penduduk Jawa itu langsung mengatakan uh sial Ingat, pak, ada itu ada keyakinan sial dengan sebab diceplokin cicak, kalau masih gadis oh, alamat gak laku-laku ada itu pak, di sebagian daerah di Jawa ada seperti itu ya. sampai seperti itu ini nah, faedah yang ketiga Faedah yang keempat Dari hadis yang kita bahas <coughs> Menunjukkan adab yang sangat agung tatkala seseorang Tidak mengetahui jawaban Terkait masalah agama Maka jawabannya apa? Allahu Warasuluhu A'lam Allahu dan rasulnya yang lebih mengetahui. Ini termasuk adab, Pak. Jadi kalau kita tidak tahu jawaban terkait agama, maka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, Allahu a'lam saya enggak tahu, bukan Allahu a'lam itu artinya saya enggak tahu, bukan. Karena ada orang Allahu a'lam saya enggak tahu itu dikira Allahu a'lam artinya saya enggak tahu itu. <laughs> Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Saya enggak tahu. Maka kalau kita ditanya soal agama Kita tidak paham Tidak tahu jawabannya Maka tidak boleh jaim Mengatakan langsung Oh jawabannya ini, ini, bla bla bla Tidak boleh Katakan Allahu wa rasuluhu walam, Saya enggak tahu Jatuhkah kehormatan seseorang Ketika mengatakan Allahu wa rasuluhu wa'alam Saya enggak tahu Allah dan rasulnya yang lebih tahu Apakah jatuh martabatnya? Tidak Justru dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kisah Imam Malik yang disebutkan di faedah yang keempat ini. Ibnu Al-Qasim pernah berkata, aku mendengar Imam Malik berkata, inni laufakiru fi masalatin mundu bit in asarota sanatan famattafaqo li fiha ro'yun ilal an. Sungguh, aku telah memikirkan Satu pertanyaan Satu persoalan agama Yang semenjak belasan tahun yang lalu Dan aku baru menemukan Jawaban saat ini Imam Malik jama sekren, Imam Darul Hijrah Gurunya Imam Syafiq Beliau memikirkan Satu soal pertanyaan Masalah agama, mikir belasan tahun Baru ketemu setelah sekian belas tahun Apakah kemudian Imam Malik turun martabatnya? Tidak Bahkan dikatakan oleh Al-Haitham bin Jamil berkata, "Syahtu eh, shahidu Malik an tu'ila antamanin wa arba'ina mas'alatan faqala fi tsainaini minha la adri." Aku melihat Imam Malik ditanya 48 soal. Imam Malik, Pak, ditanya 48 soal beliau jawab 32 diantaranya beliau jawab la Adri berarti pinten di sini dijawab 16 soal 48 soal yang dijawab cuma 16 Sisanya yang 32 saya ndak tahu saya ndak tahu sayandak tahu bahkan dalam riwayt yang lain ditanya 22 soal beliau cuma jawab 2 soal Imam Malik Pak sintenten tepang Imam Malik Malik bin Anas rohimalah ta'ala ya seorang ulama ahli fikih mazhab Maliki beliau ditanya beberapa soal pernah ditanya 20 soal beliau hanya jawab satu tok yang 19 la Adri saya tahu Imam Malik ni, bayangkan dengan kita yang sekarang ini tanya cek langsung jawab cok langsung jawab Kayak ada otak, komputernya di otaknya disini Durururur, Langsung googling Gak dipikirkan dulu Zaman dulu para sahabat, para ulama itu Kalau ditanya soal, maka mereka akan lempar-lemparan Nah, tanya sana tanya sana lah, tanya sana Sampai kemudian yang terakhir, balik lagi ke dia Loh, kok aku lagi sini tanya Karena semua pada lempar-lemparan pertanyaan Gak ada yang mau jawab Kenapa? Takut menjawab bukan berarti mereka enggak mau menjawab bukan tapi takut dengan konsekuensi dari jawaban tersebut. Ya, berat jemaah sekalian. Pernah juga ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya menjawab 5 atau 10. 95 atau 90 soalnya la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Imam Malik jemaah sekalian, 100 soal hanya dijawab 5 soal dibandingkan dengan kita zaman sekarang yang mudah sekali kita langsung ngasih fatwa ngasih jawaban Allah, Allah. Nah, pernah Imam Malik itu ditanya satu persoalan lalu beliau mengatakan aku tidak tahu sang penanya ini orang yang punya kedudukan pejabat kemudian mengatakan kepada Imam Malik innaha mas'alatun khafifatun sahlatun bukankah ini soal yang ringan ya Imam Malik Ini soal yang mudah. Mengapa anda ngga bisa sa jawab? Imam Malik marah. Pak. Mukanya merah. Kemudian mengatakan. Laisa fil ilmi sayun inna Tidak ada yang ringan dalam urusan agama ini. Tidak akan kau mendengar Allah berfirman. kami Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Dalam surah al muzammil Jadi dalam agama ini enggak ada yang mudah, Pak. Berat sehingga Imam Malik itu apa namanya? khawatir nanti jawabannya nanti akan memunculkan apa? memunculkan fitnah. Menjadi tanggung jawab beliau nanti secara ilmiah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ini seorang ahli ahli fikih, ba. Tapi beliau tidak kemudian serampangan dalam memberikan jawaban. Bahkan pernah beliau ini ditanya kemudian beliau mengatakan la adri saya enggak tahu. Ada orang nyeletuk. Kalau Anda enggak tahu. Lantas Anda ini siapa? Wong oh, ulama kok ngerti jawaban. Gampangnya gitu kalau bahasa kita. Imam Malik mengatakan celaka kalian. Saya ini siapa? Apa kedudukan saya sehingga kemudian saya harus tahu semua hal? Perhatikan jamaah sekalian bagaimana adabnya Imam Malik rahimahullahu taala terhadap persoalan-persoalan agama <tuk> yang perlunya kita meneladani ya. agar kita tidak serampangan dalam memberikan jawaban ya kita berhati-hati kalau kita tidak tahu tidak usah gengsi mengatakan saya tidak tahu. Beres. Panjenengan enggak punya beban kalau panjenengan tahu silahkan dijawab dengan dalil kalau enggak tahu katakan saya enggak tahu tidak akan mengurangi kehormatan kita tidak akan mengurangi kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu dan di hadapan manusia justru panjenengan akan dimuliakan orang oh ini orang yang tahu kedudukan dirinya tahu kapasitas dirinya sehingga kita bisa menimbang jamaah sekalian enam yang kelima apa faedah dari hadis ini Jika kita tidak tahu pertanyaan soal agama Maka jawaban kita adalah Allahu wa rasuluhu a'lam Nah pertanyaannya Kalau Nabi sudah wafat Apakah tetap digunakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Muncul persoalan seperti itu Jangan masyarakat Sementara di kalangan sahabat, setelah Nabi wafat, kalau mereka ditanya sesuatu hal, persoalan agama, mereka tidak mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka cukup mengatakan Allahu a'lam. Walaupun secara hakikat, menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, tetap diperbolehkan. Kenapa? Andai Nabi hidup, Nabi tidak tahu pun akan menjawab seperti itu. paham maksudnya, Pak? Ya? Secara hakikat, Orang tetap dianjurkan, Mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tetapi, Para sahabat setelah nabi wafat, Itu cukup mengatakan, Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui, Saya tidak tahu. Maka silahkan, Menggunakan jawaban seperti ini, kalau panjenengan ditanya, Persoalan agama, Yang panjenengan tidak tahu. Allahu a'lam, Saya tidak tahu. Selesa. Jangan kemudian, Ngakal-ngakali, Cari-cari jawaban. Tapi kalau pertanyaannya itu adalah pertanyaan soal dunia ya, pertanyaan soal dunia, maka ulama sepakat jawabannya cukup hanya Allahu a'lam. Tapi kalau persoalan agama boleh ditambahkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau soal dunia saja maka katakan Allahu alam saya tidak tahu. Berapa tinggi gedung masjid ini? Allah wa'alam, saya gak tahu berapa meter Nah itu boleh pak jawabannya Yang tahu arsitek yang yang bikin gedung ini Saya gak tahu, karena saya gak bikin Karena kata Nabi SAW Antum a'lamu Bi umuri duniakum Kamu yang lebih paham Urusan dunia, kalau kamu gak tahu Ya katakan saya gak tahu, Allah yang lebih Mengetahuinya, paham gak? Apa asbabun nuzul turunnya hadis ini, asbabul wurudnya antum a'lamu umuri dunyakum, kamu lebih paham urusan agamamu. Suatu ketika Nabi sallallahu ketika pertama kali datang ke Madinah, para petani-petani di Madinah itu ketika mengawinkan antara induk yang jantan dengan betina kurma, itu dijadikan satu gini, Pak, dikawinkan. Enggak bisa kawin sendiri harus dibantu dengan persilangan bantuan manusia, Nabi mengatakan lah enggak, kalau sudah waktunya kawin ya kawin sendiri, akan jadi, mereka membiarkan, ternyata gak berbuah-buah kurmanya nyampe pada Nabi SAW oh ternyata cara yang dipakai manusia adalah dengan menyilangkan secara buatan manusia, Nabi mengatakan antum aklamu biumuri duniakum kamu lebih paham urusan duniamu ya silahkan kerjakan dengan duniamu gitu maksudnya, jadi kalau panjenengan tahu soal arsitek Panjang yang lebih paham ya bangun sesuai dengan ke kemampuan kita kita tahu soal resep masakan ya kita yang lebih paham ya kerjakan sesuai dengan apa kemampuan kita urusan agama, kembalikan pada ahlinya paham ya sampai di disini nah, ini faedah kelima keenam faedah dari hadis ini bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat Nabi SAW, ketika ditanya Ya Rasulullah, upazirunas Apakah aku sampaikan kabar gembira kalau orang tidak mensekutukan Allah Tidak akan diadab itu, saya sampaikan pada sahabat-sahabat Yang lain, oh jangan Nanti mereka akan bersandar dengan sebab ini Kenapa aja mas hmm. Nabi khawatir nanti Manusia ah Aku pokoknya ga sirik lah Mabu surga Ga sodako Ga berbuat baik sama orang tua Ga senyum, ga ramah, misal gitu ya Dispo gak syirik. Mesti lebu serga, enggak diazab. Nabi khawatir nanti manusia nyandarkan kayak gini males beramal. Tidak giat dalam berfastabiqul khairat. Tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka menyandarkan dengan sebab tadi apa? Tidak akan diazab kalau dia tidak mensekutukan Allah. Pokok akulah gak syirikah. Ya wis. Ya gak nambah amal saleh, Pak. Enggak nambah salat sunah. Nggak sodako. Dan seterusnya, lah ini kan buruk. Maka Nabi melarang. Wah, maka bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahatnya. Kana tidak semua yang kita tahu, Pak, harus panjendengan sampaikan ke orang lain. Tidak harus. Lihat orangnya dulu. Orang ini faham tak? Kalo faham, panjendengan sampaikan. kalau tidak, justru menjadi dorot, jangan disampaikan. Boleh ditahan. Nanti suatu saat akan disampaikan. Itu diperbolehkan. Sebegala Nabi SAW menyampaikan uh, mu'adz, Menahan berita ini, kemudian loh, kok sampai berita ini ke kita? Kan gak boleh sama Nabi tadi. Jangan, jangan kau sampaikan. Nanti manusia bertawakal dengan sebab itu. Mereka nyandarkan dengan sebab itu. Loh, kok hadis ini nyampe ke kita di Bukhari Muslim? Kata para alim ulama, dengan sangat sedih Mu'adz kemudian menyampaikan hadis ini karena khawatir nanti kena dosa menyembunyikan ilmu. Maka di akhir hayatnya Muadz bin Jabal menyampaikan hadis ini ma. Jadi bukan di awal eh, Jadi Muadz bin Jabal itu menyampaikan hadis ini Ini di sahib Bukhari Wa ahbaro biha muadun inda mautihi ta'athuma Dan Muadz meriwayatkan hadis ini Tatkala hendak meninggal dunia Agar terhindar dari dosa Dosa apa? Menyembunyikan ilmu Kalau Panjeningan punya ilmu, Pak, itu haram untuk disembunyikan. Panjeningan harus nyampaikan pada orang lain. Orang gak tahu tentang keutamaan sodakoh. panjenengan tahu keutamaan sodakoh. Sampaikan tentang keutamaan sodakoh. Panjeningan sembunyikan, Panjeningan berdosa. Tapi jika ada masalah, ditahan dulu. Nanti disampaikan. Ah, Muad kayak gitu modelnya. Dengan rasa khawatir, nanti kena dosa menyembunyikan ilmu menjelang hayatnya beliau sampaikan hadis di Bukhari Muslim yang kita baca tadi itu hadisnya kuntur radhi ful yang ketujuh <coughs> menunjukkan tentang keutamaan Muadz bin Jabal radhiyallahu beliau Muadz bin Jabal ini orang Ansor dari suku Khazraj Kita tahu di Ansor itu ada dua suku besar suku apa Tadi sudah satu saya sebut tadi, tinggal satu Suku Aus dan suku Khosrot Yang seratusan tahun perang saudara terus Ini sekedar tambahan faedah Di Medina, Yasrib saat itu Ada dua suku besar, suku Khosrot dan suku Aus Sering tikai Kemudian datang kabar nubuwah Nabi SAW Nanti akan datang ke Medina Maka kemudian dua suku ini bersatu Bersatu Nah, Mu'adz ada di suku Khojratz beliau termasuk sahabat Yang mulia, terkenal Luas ilmunya Dan pande di bidang Hukum serta kira Al-Quran al Belio mengikuti Perang Badar dan perang-perang setelahnya beliau diangkat Nabi SAW Menjadi pemimpin Penduduk Mekah ketika beliau Fathul Mekah Di tahun 8, hijriah untuk ngajari Al-Quran agama di penduduk Mekah Dan beliau diangkat bersama Ali bin Abi Thalib di tahun ke-11 Hijriah untuk pergi ke eh, 10 Hijriah di Yaman untuk berdakwah tentang kepada orang-orang Ahlul Kitab dan beliau wafat di Syam di usia 38 tahun. Subhanallah. Usia yang sangat produktif, Pak. 38 tahun menjadi manusia yang utama. Menemani nabinya sallallahu menjadi seorang ahli fikihnya para sahabat Menjadi pendamping Menjadi wakil Nabi SAW di beberapa tempat Karena beliau diutus untuk menyampaikan agama Sebagai wakil duta untuk uh, Masyarakat di sana ya. Ini keutamaan dari Muadz bin Jabal Yang ketiga Bolehnya mengkhususkan Ilmu pada Sebagian orang Nabi hanya mengajarkan Ilmu ini kepada Muadz Dan itu diperbolehkan, karena ada faedah Tidak kepada sahabat yang lain Nabi tadi kan mengatakan jangan, jangan engkau sebarkan berita ini. Berita baik ini jangan. Eh berarti apa? Nabi mengkhususkan ilmu pada sebagian sahabat tidak pada sebagian yang lain. Karena ada faedah. Eh, jadi seorang guru boleh menyampaikan ya beberapa faedah-faedah ilmu hanya beberapa muridnya saja itu diperbolehkan. Eh, nanti menimbang maslahat dan mudaratnya kalau disampaikan ke banyak orang. Karena mungkin dalam pemahaman tidak sama dalam pemahamannya. Yang kedelapan Eh, kesembilan, Pak, ya. Maaf. Murid minta izin kepada guru untuk menyebarkan ilmu yang itu dikhususkan bagi dirinya. Muadz minta izin, "Ya Rasulullah, nas, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini pada manusia?" Berarti minta izin, Pak. Ini menunjukkan adab murid kepada guru. Jadi kalau panjenengan mau mengambil faedah dari seorang asatid, para kiai, ya, maka panjenengan minta izin dulu. Ya, Pak Yayi, eh, Pak Ustaz, boleh enggak saya ambil faedahnya? Ya, tanpa mengurangi eh, inti dari materi tadi, maka kemudian saya sampaikan. itu diperbolehkan, Pak. Izin dulu, enggak boleh. Asal copas comot, sampaikan. Nanti di crop, kemudian di edit-edit, kemudian jadi banta-bantaan di media sosial. Itu yang sering terjadi, Pak. Ustaz, aslinje enggak ketemu Pak, sama orang lain. Lo diadu, dibuat tulisan tag apa, gitu ya. Padahal itu enggak ada hubungannya mereka berdua ngomongnya dewe-dewe itu. Potong sana, potong sini jadikan satu video kemudian heboh di media sosial itu banyak terjadi zaman sekarang. Ini termasuk bukan amanah. Ya, ini termasuk adab yang tidak baik dari seorang penuntut ilmu atau murid kepada gurunya. Nanti apa? Seolah-olah gurunya mengatakan demikian padahal tidak mengatakan demikian. Paham gimana maksudnya ya? Jadi panjangin kan siapapun juga Panjangin harus minta izin Sama orang yang lebih sepuh minta izin Rapat juga demikian Kalau rapatnya terbatas Panjangin gak boleh nge-share berita ini Di luar kelompok rapat yang ada Di grup WA misal Jangan dikeluarkan isi uh, kajian di sini misal Panjangin harus nurut Gak boleh keluar ini grup ini Di luar kecuali diizinkan oleh adminnya Ada beberapa kajian itu Memang dibikin uh, Untuk hanya yang ikut saja pak Coba enggak timbul fitnah subhat dan seterusnya. Maka di stop hanya untuk yang ikut saja. Maka tidak boleh kita tanpa izin mengeluarkan isi itu keluar. Itu enggak, boleh. enggak punya adab. dan tidak amanah kita ini. Ya. Karena kalau kita mengikuti grup WA dan seterusnya sama dengan kita ada perjanjian, Pak. Dan setiap perjanjian seorang muslim selama tidak melanggar syariat maka harus dipatuhi. Termasuk ketika masuk dan ketika keluar dengan masuk istilahnya kalau nuwun keluar pun harus pulau nuwun juga maaf izin admin ikhwan semua Bapak Ibu semua saya minta izin keluar izin Pak. jangan langsung meninggal no gitu wong pergi nggak pamitan ndak punya adab namanya nah, adab nih, penting Bapak Ibu sekalian betatul banyak orang yang punya ilmu tapi ndak punya adab ilmunya ndak berkah adab itu menghiasi diri kita Pak. orang yang nggak punya ilmu karena dia punya adab menjadi mulia di hadapan manusia karena dia beradab Hi, penting adab ni, kakak. Nih, ini yang ke 9 Yang ke 10 Adanya pengajaran dengan metode tanya-jawab. Dan itu sering Nabi lakuan. Nabi mengatakan apa? Ya muas atadri haqullahi alal ibad, wahakul ibadih ala Allah, wahai mu'ad, apa haknya Allah, dan apa haknya hamba? Tanya-jawab. Karena dengan seperti ini, akan memunculkan yang namanya semangat dalam mendengarkan. Karena kalau cuma satu arah, ngantuk, Pak Apalagi sambil sandar, kena kipas sepuai-sepuai, ngantuk pak Dengan pakai metode tanya-jawab, itu Nabi sering melakukan seperti itu Banyak, hanya dengan kalau buka hadis-hadis Nabi SAW, banyak dengan metode tanya-jawab Itu lebih menguatkan hafalan, lebih menguatkan pemahaman Dan itu sering, dan itu dipakai oleh metode barat dalam metode pendidikan Yaitu apa? Metode tanya-jawab Jadi tidak satu arah dok Metode Barat itu sering menggunakan pendidikan Islam Itu dipakai untuk apa? Untuk mereka, padahal itu dari kita Metode tanggung jawab itu Nabi SAW sudah memulainya ya, Ini faedah untuk kita Agar kita senantiasa apa Mengikuti langkah-langkah Nabi SAW Dalam mendidik generasi uh, Muda kita, anak-anak kita dan seterusnya nah, Yang ke 11 Disukainya Memberi kabar gembira kepada setiap Muslim Yang dengan hal-hal yang menggembirakannya. Mu'azzad kan berkeinginan, Pak. Ya Rasulullah, ubshirun nas. Mau apakah boleh saya kabarkan gembira kabar gembira ini pada manusia? Ini apa di sana ada motivasi memberikan kegembiraan pada manusia yang lain. jadi sunnah Pak, dianjurkan panjenengan itu memberikan kabar gembira kepada orang lain itu disukai sekali. Maka tidak Ada dalam Islam itu ya Yang memberikan mudorot Ketakutan, itu tidak ada Islam itu Memberikan kabar gembira, memberikan Rasa senang kepada orang lain Contoh, sebuah hadis Nabi SAW, nanti Sekarang saya akhiri aja Sekarang nanti Isa Ketika Nabi SAW ditanya Ya Rasulullah Ahabun nasi ila Allahi ta'ala Siapa manusia yang paling Allah cintai <tuh> Nabi mengatakan Anfa'ahum rinnas Manusia yang paling dicintai Allah Adalah yang paling banyak memberi manfaat Pada orang lain Ditanya ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Nabi mengatakan Wa habbul a'mali ila Allah ta'ala Sururun yudkhilu Ala muslim Satu Amal yang paling dicintai oleh Allah Satu, memasukkan Kegembiraan ke dalam Dada seorang muslim menyenangkan orang, mbak Itu pahalanya besar. Amal paling Allah cintai. Panjenengan menyenangkan orang, memberikan kabar gembira, memberikan senyuman. Bahkan senyum adalah sedekah kata Nabi sallallahu Maka seorang muslim itu jangan membikin orang lain jadi susah. Kalau enggak bisa menggembirakan orang, jangan bikin susah orang. Sudah enggak bisa ngasih manfaat orang, nyusahin orang. Itu bukan akhlak seorang muslim, bukan, mbak. Orang muslim itu kalau enggak ngasih manfaat Ya, dia nahan tangannya Lesannya, perbuatannya dari nyakitin orang Itu orang muslim Kalau dia gak mampu ngasih manfaat Gak mampu memberikan kegembiraan Tahan lesannya, tahan tangannya Jangan nyakitin orang Yang kedua apa kata Nabi SAW Amal yang paling Allah cintai <tis> Engkau lepaskan Engkau angkat kesulitan dari dirinya ya Kesulitan ekonomi sudah mungkin pekerjaan kesulitan masalah hidup bantu Pak panjenengan punya sumber daya punya harta punya pikiran punya tenaga tiga ini panjenengan gunakan karena boleh jadi kita punya satu diantara tiga ini atau tiga-tiganya bantu orang yang kesulitan pahalanya besar yang ketiga auyak <tuh> dihudaan <tuh> <tuh> lepaskan hutangnya bayarkan hutang saudaramu maka pahalanya besar di sisi Allah subhanahu ta'ala bantu orang yang kesulitan ekonomi dari sisi hutang, Pak. Eh, tak tanggung hutangmu, tak bayar. Besar pahalanya ini. Allah akan beri naungan orang ini di bawah arsy Allah di hari kiamat kelak. Yang keempat, au yathrudu anhu an. Engkau lepaskan rasa lapar dari dirinya. Kasih makan. Nraktir orang, itu pahalanya besar, Pak. Okay. Nggih. Mpom dingin-dingin, Pak barangkali ada mohon moh saya setelah pulang ini, ya Alhamdulillah. <lacht> Nggak, kuyon aja, mpa. <lacht> Jadi, orang muslim itu jangan dikit-dikit kini. Eh, mari bayaran, gak nraktir, ta Jangan gitu, Pak Panjeningan je habis bayaran, atau habis om ambil pensiun. Eh, ayo. Nih maru ngarapim. Gitu mestinya, Pak Ajok, nunggu di nraktir traktir orang pak, pahalanya besar loh pak, lima orang panjendengan traktir, semuanya bersyukur pada Allah, setiap suap nasinya itu jadi sodak untuk panjendengan menyenangkan hati orang, lima orang panjendengan senangkan, berdoa sama Allah ya Allah kabulkan rezekinya, luaskan rezekinya padahalan ya Allah padahalan serta traktir soalnya. contoh misalnya pak, jadi jangan. nabi Ibrahim itu nabi yang suka makan gak pernah sendirian pak. selalu minta teman Jadi mesti ngraktir orang, Pak. Musafir siapa saja entah, siang pagi malam mesti ngajak orang, enggak pernah makan sendirian. Pak. Contoh Nabi Ibrahim, Pak. Beliau menyenangkan hati orang. Jadi jangan kalau kita makan ada orang sembunyi. untung dijaluki ya, Bu. Jangan. Panjenengan harus senang berbagi sama orang tuh harus senang. Pahalanya besar. Ojok sili-sili rek lomo, eh ojok lali oleh-oleh yo. Wis di sini ada, Pak, di sono, pak. pak, yang ada, Pak berangkat umroh Pak nitip doa toh Pak panjang ini Pak gak nitip duit Pak oleh-oleh eh jek lali oleh-oleh ya panjenengan titip yatra Pak eh tolong aku belikan kurma eh panjenengan titip uang nanti kalau panjenengan mak sama arep oleh-oleh yang umroh kepikiran wa. akhirnya gak ibadah mak oleh-oleh toh si A, blok iki jalan iki nitip iki uh, ibadah wa. Ini kalau pinjam nitip nitip duit tuh, Pak. Kasih duit. Itu harusnya gitu, nyangoni, Pak, nggih. Kok nitip doa tok sampai oleh-oleh. Juk kali oleh-oleh yo. Oh, senangnya kita itu ditraktir, ini 11 faedah, nggih. Mugi-mugi saged menambah faedah kita, menambah keimanan kita. Ya, untuk semakin meningkatkan nilai ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa SWT Ini akhir dari bab pertama Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk di bab yang kedua Semoga Allah mudahkan urusan kita Demikian Bapak Ibu Sekarang Rahim uh, Pembahasan kita di sarah kitab utahir Di pekan ketiga ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita Fid dunia walakhirah Mohon maaf jika ada yang kurang fikrim, atas perhatian Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh